Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillah falamudhillalah Wa mayyudlil falahadialah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Ehwatu Iman, Alhamdulillah wa iyakum dimanapun anda berada. Saat ini anda sedang mendengarkan Radio Roja Bandung di saluran kajian Islam dan Tilawah Al-Quran di frekuensi 1476 AM yang dipancar luaskan dari kawasan Kampung Lembur Tengah, Desa Selat Cauk, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat. Hari Selasa tanggal 15 Rabi Usani tahun 1434 Hijriyah Atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari tahun 2012 Masehi Seperti biasa insyaallah Untuk kesempatan pagi hari Selasa kita akan sama-sama mendengarkan kajian ilmiah secara langsung Dari studio Radio Roja Bandung yang setiap hari Selasa pagi Insya Allah akan disampaikan oleh Aul Sada Abu Haidar Asunda Membahas masalah ilmu Dan di pagi hari ini Alhamdulillah Ustadz sudah ada di Studio Radio Raja Bandung Untuk memberikan kajiannya Dan kepada para pendengar Radio Raja Bandung Nanti setelah Ustadz memberikan Paparan materinya kita akan buka soal tanya soal apa tanya jawab dengan cara anda bertanya langsung melalui telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi anda bisa menelpon bertanya kepada Ustad mengenai paparan yang disampaikan oleh Ustad nanti di nomor 02286862637 atau bisa juga dengan cara mengirimkan pesan singkat di nomor 081 1227 1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi anda kita sapa terlebih dahulu Ustaz Abu Haidar Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Ustaz pagi hari Alhamdulillah, ini Alhamdulillah baik baik saja kumaha musayin sama Farid dararamang Alhamdulillah, namung Ustaz. Barakallahu Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Abu Haidar untuk memulai pembahasannya. Fa liya tafadhal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh.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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعْنَ لَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْرَقَ الْهَدِيثِ كِتَابَ اللَّهِ وَخَرَّ الْهَدِيِّ هَدِيَ مُحَمَّدٍ Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bin'ah Wa kulla bin'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwati fillah, a'azani allahu wa iyaikum Para pendengar Radio Raja Bandung Di mana saja anda berada Baik langsung melalui radio ataupun streaming Radio Raja Bandung Pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita di udara Untuk melanjutkan bahasan kita yang berkaitan dengan masalah ilmu Pada selasa yang lalu kita sudah selesai membahas beberapa penyebab ikhtilaf di kalangan para ulama Dan bagaimana cara kita menyikapinya sekarang kita akan masuki Salah satu perkara yang Tidak boleh diabaikan Oleh para penuntut ilmu Yaitu anjuran Untuk menghafalkan Al-Quran Dan secara rutin membacanya Karena ini menjadi Pokok bagi seluruh Ilmu yang akan kita fahami Akan kita pelajari Ilmu itu tempatnya di dalam hati Dan untuk memiliki ilmu <tuh> Yang kapabel yang mudah diserap Yang bisa difahami dengan pemahaman Semendalam yang kita bisa Itu dibutuhkan Hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang dipenuhi dengan iman Hati yang kondusif Dan salah satu untuk mengkondisikan hati adalah Dengan memperbanyak menghafal Al-Quran dan bacaan Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fatir Ayat 29 sampai 30 Innalladhina yicluna kitab Allah Wa'aqamu s-salah Wa'angfaqu Mimma razaqnahum sirraw wa'alaniyah Yarjuna tijarutan dan tabur Liwafiyahum ujurahum Wa yazidahum minfadli Innahu ghafun syakur Kata Allah sungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah dan menegakkan sholat serta menginfakan apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Allah akan menyempurnakan bagi mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka sebagian dari karunia-Nya dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pembalas segala kebaikan Di dalam ayat ini Allah Azza wa memuji orang-orang yang membaca kitab Allah menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Tiga perbuatan ini, yaitu membaca Quran, sholat, dan infak, oleh Allah dikatakan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Karena tidak ada kerugian dalam tiga amalan itu, sedikit pun, yang adalah keuntungan-keuntungan. Allah akan katakan, di sini Allah akan menyempurnakan bagi mereka pahala mereka. Ini untuk kepentingan akhirat, balasan di akhirat, pahala. Wa yizidakum, wa yizidahum min fa'dli. Allah akan menambah kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, baik ilmu ataupun rizki. Ini di dunia. Jadi di akhirat diberi pahala, di dunia dilimpahkan karunia Allah berupa ilmu dan rizki. Jadi penggabungan tiga amalan tadi, membaca Al-Quran, sholat, dan infak adalah penggabungan tiga amalan yang melahirkan balasan di akhirat, juga balasan di dunia. Ternyata tiga amalan yang disebutkan tadi dimulai dari membaca Al-Quran Al-Karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari juga Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya dengan sanad yang muttafaqun alaih, Nabi saw bersabda: "Khairukum man ta'alam al Qur'an wa anlamahu. Sebaik-baik kalian adalah." orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha Rasul sallallahu alaihi wa wasallam bersabda, "Matsalul uh, masalul mahir bil Qur'an masal safarat, safaratil kiramil barar." Wahmazal Ladiyakrauhu wahyu alaihi shak lahu ajron. Perumpamaan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu seperti rombongan atau kelompok para malaikat yang mulia, yang terhormat. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata merasa berat karena sedang dalam, dalam taraf belajar, falahu ajuran baginya memperoleh dua pahala. Oleh karena itu, orang-orang yang sedang belajar membaca Al-Quran, lalu mengalami kesulitan ketika membacanya, terbata-bata, tersendat-sendat, sering terjerumus ke dalam kesalahan, maka orang itu memperoleh dua pahala oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang masih dalam taraf belajar tajwid dan makhraj dalam baca Al-Qur'an jangan takut salah jangan khawatir terjerumus ke dalam kesalahan karena setiap kemampuan yang baik dalam segala hal pasti Sebelumnya mengalami kesalahan terlebih dahulu. Semuanya. Anak kecil juga sebelum bisa berlari. Sebelum bisa berjalan cepat. Dia harus jatuh bangun dulu. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Semuanya begitu. Demikian juga umpamanya orang yang sedang belajar sepeda. Pasti sebelum mahir dia mengebut dengan sepedahnya, Pasti akan ada jatuhnya berdarah Pasti tulang keringnya seringkali terpukul oleh pedal yang diinjaknya Kadang-kadang nabrak, kadang-kadang tikusruk karena solokan Tapi setelah semuanya itu teralami Barulah dia bisa mahir Orang yang belajar motor nabrak dulu atau terguling dulu. Orang yang belajar mobil pasti nabrak dulu, nyenggol-nyenggol dulu, mobilnya penyon-penyon. Semuanya itu harus teralami. Termasuk dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, pasti akan terjatuh kepada kesalahan sebelum mereka mahir dalam membaca Al-Quran. Ketika sedang dalam proses belajar, merasa berat, maka pahala Allah berikan dua, falahu ajron, akan dapat dua pahala dan kesalahannya diampuni. Oleh karena itulah, belajarlah, belajarlah, dan belajarlah. Hadis yang barusan direwetkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi alaihi salatu wasalam Menyatakan Mathalul mu'minin lazi yaqra'u al-Quran Kamathal utrujah Ta'umuha tayyib Wa riha'uha tayyib Wa mathal lazi la yaqra'u quran Kamathal tamrah Ta'umuha tayyib Wa la riha'laha Wanthel Fajr yang membaca Al-Quran, khasanah riuhnya yang baik, dan tidak terasa. Wanthel Fajr yang tidak membaca Al-Quran, khasanah tangisannya yang berat, dan terasa. Kata Abu Musa Al Ashari Rasulullah SAW bersabda. Perumpamaan orang mukmin Yang bisa membaca Al-Quran Seperti buah utruja Rasanya enak Dan wanginya Aromanya juga begitu wangi Begitu enak Terus terang Bapak-bapak dan ibu-ibu Para pendengar Radio Roja Saya sendiri belum pernah Melihat dan mengetahui Seperti apa buah utruja Apakah seperti durian gitu, rasanya enak, baunya enak, enak teh bagi yang suka, bagi yang gak suka mah bau-na bau, rasanya gak enak Nah, Wallahu'alam utrujah kayak apa, cuma ciri-cirinya disebutkan rasanya enak dan aromanya begitu wangi Jadi, aromanya yang wangi menambah rasanya yang memang sudah enak seperti itulah orang mukmin yang bisa membaca Al-Quran. Adapun permumpa perumpamaan orang mukmin yang tidak bisa membaca Al-Quran seperti buah kurma, rasanya enak tapi tidak berbau apa-apa. Wangi hente, singit hente, bau oge hente. Kurmanya bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan kurma. Diambil hente, terbau nanawan tidak menyengat enaknya juga tidak ada baunya tapi rasanya enak rasanya manis dan bermanfaat itu perumpamaan orang mukmin yang tidak bisa membaca Al-Qur'an dan perumpamaan orang fajir orang fajir orang durhaka orang yang banyak dosa yang bisa membaca Al-Qur'an orang itu seperti buah rihana Rihana adalah rasanya e, aromanya enak tapi tidak ada rasa tapi dia wangi tapi ketika dimakan tidak ada rasa apa-apa dan perumpamaan orang fajir orang yang durhaka tapi tidak bisa membaca Al-Quran seperti buah handola rasanya pahit dan tidak memiliki aroma wangi apa-apa. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berdasarkan hal itulah maka berupayalah untuk menjadi orang seperti buah utroja yang rasanya enak dan aromanya juga wangi, menyenangkan setiap orang yang dekat apalagi yang memakannya. Dan itulah orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran Al-Karim. Adapun orang yang rajin membaca Al-Quran, pahalanya oleh Allah Azza Wajalla akan dilipat gandakan sepuluh kali lipat dari setiap huruf yang dibaca. Sehingga kata Nabi Alaihissalam. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika seorang membaca alif lam mim atau alif lam ro atau umpamanya alif eh, apa namanya toha yasin Qaf. dan yang sejenisnya fawati husuar. Eh, apa namanya? Pembuka-pembuka surat yang berupa huruf, maka setiap hurufnya dibalas oleh Allahu Azza wa Jalla dengan 10 kebaikan. Sehingga ketika seorang baca Alif Lam Mim, dia mendapat memperoleh 30 pahala, 30 kebaikan. Bayangkan apabila bismillahirrahmanirrahim sembilan dasur Berarti sudah 190 pahala kebaikan. Apalagi dengan ditambah dengan ayat-ayat lainnya yang panjang. Makin banyak ayat yang dia baca, makin sering dia membaca Al-Quran, semakin banyak pahala yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Oleh karena itulah, maka orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, itu sebaik-baik manusia. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ Sebaik baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terlebih bahawa mulia atau hinanya manusia, baik dunia atau akhirat, baik dalam pandangan Allah SWT atau dalam pandangan sesama manusia, itu ditentukan oleh bagaimana dia memperlakukan Al-Quranul Karim ini. Kalau seorang Muslim memperlakukan Al-Quran. Dengan perlakuan yang mulia. Selalu dibaca. Dihafal. Difahami. diyakini, Diaplikasikan. Didakwahkan. Dijamin Allah akan memuliakan orang itu. Sebagaimana sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab sahih muslim Rasul alaihissalatu wassalamu bersabda Innallaha yarfau qawman bihadal kitab Wayadau bihi akharin Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat atau kemuliaan suatu kaum Mengangkat derajat seseorang Bihadal kitab itu karena kitab ini, karena kitab Al-Quran ini, wajahul ummihi akharin dan Allah akan menghinakan orang lainnya karena kitab Al-Quran ini pula. Imam An Nawawi, rahimahullahu taalaam kitab syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis ini menyatakan bahawa yang dimaksud Allah akan yarfauqau manbiha dal kitab mengangkat Kemuliaan, kehormatan suatu kaum atau seseorang karena kitab ini Maksudnya karena memuliakan kitab ini Memperlakukan kitab ini dengan perlakuan yang semestinya yang Allah syariatkan Diakini bahwa ini kitab dari Allah SWT Dipelajari, difahami isinya, dibaca, dihafalkan, diajarkan, diaplikasikan Orang yang seperti itulah yang akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan siapa orang yang jauh dari Al-Quran. Orang yang tidak memberikan kepedulian dan perhatian kepada Al-Quran. Tara macam-macam acan. Apalagi membacanya pun tidak bisa. Kalau membacanya tidak bisa, otomatis... Dia tidak pernah membaca Al-Quran Kalau tidak pernah membaca Al-Quran Apa dia akan bisa faham isi Al-Quran? Tentu saja tidak Kalau tidak faham isi Al-Quran Apakah dia bisa mengamalkan Al-Quran? Dia jauhin. Tidak akan bisa Mengamalkan isi Al-Quran Oleh karena itu Al-Quran tidak ada harganya dalam pandangan dia Dalam kehidupan dia maka Allah akan menghinakan orang seperti itu. Oleh karena itu, mulia atau hinanya seseorang disebabkan karena sikap dia kepada Al-Quranul Karim. Sehingga apa yang di diutarakan dalam doa, umpamanya uh, yang disebutkan dalam surah Ali Imron. Wa tu'izzu mantasha Wa tu'izzu mantasha Ya Allah tu'izzu mantasha Engkau memuliakan Orang-orang yang engkau kehendaki untuk engkau muliakan Wa tu'izzu mantasha Dan engkau menghinakan Orang-orang yang engkau kehendaki untuk di dihinakan Nah hina atau mulianya seseorang itu Karena dihinakan atau dimuliakan oleh Allah Kalau Allah menghinakannya pasti hina kalau Allah memuliakannya, pasti orang itu mulia. Nah, tetapi Allah memuliakan atau menghinakan itu tidak dolim. Pasti ada sebab. Salah satu penyebab mulia atau hinanya seorang adalah dilihat dari cara orang itu memperlakukan Al-Quranul Karim. Innallaha yarfau qawman bihadal kitab wa yadau bihi akharin Allah akan mengangkat satu kaum, mengangkat derajat, kemuliaan, kehormatan suatu kaum karena Alkitab ini. Karena Al-Quran. Dan Allah akan menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran ini. Walhasil apa yang diraih oleh manusia berupa kemuliaan atau kehinaan, itu disebabkan karena perlakuan mereka kepada Al-Quranul Karim ini. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena popularitasnya Tapi karena sikap dan perlakuan dia Kepada Al-Quranul Karim ini Oleh karena itulah maka Memperhatikan Al-Quran termasuk jalan menuju kepada kemuliaan Termasuk diantara salah satu sebab mulianya seseorang Berdasarkan hal itu sangat-sangat dianjurkan, sangat ditekankan para penuntut ilmu memiliki sikap yang spesial terhadap Al-Quranul Karim dengan cara membacanya secara rutin, menghafalkannya sebanyak mungkin, mengajarkannya kepada orang lain, dan tentu saja tidak ketinggalan mengaplikasikannya. Lebih-lebih ini juga ditanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga anjuran untuk bergabung kepada halakoh-halakoh penghafal Al-Quran. Secara khusus itu sangat ditekankan. Oleh karena itu kalau kita melihat di beberapa masjid di Timur Tengah. Di Kuwait, di Saudi Arabia. Kalau kita Masuk ke dalam masjid setiap sholat Lalu sholat sana akan banyak kita temukan anak-anak Memegang mushaf Al-Quran yang kecil Lalu selesai sholat Mereka membuat halakoh Membuat riungan Dimentori oleh salah seorang Yang sudah dewasa atau orang tua Lalu mereka setor Setor hafalan Al-Quran Sehingga kita tidak heran kalau kita bertanya kepada mereka Usia lima tahun, usia enam tahun Kam juz'an hafidza minul Al-Quran Berapa juz yang sudah kamu hafal dari Al-Quran Macam-macam jawabannya tapi tidak ada yang kurang dari lima juz Itu anak kecil lima tahun, enam tahun Masih usia TK atau SD kelas satu ada yang 15 juz, ada yang 20 juz. Dan rata-rata orang-orang yang usianya sudah di atas 15 tahun itu ada yang hafal seluruh Al-Quranul Karim ketika masih anak-anak. Nah ini sesuatu yang akan mengalirkan pahala yang tidak ada putus-putusnya bagi orang tua. Juga bagi guru yang mengajarkan dan membimbing anak-anak untuk hafal Al-Quran. Rasul saw dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan idah matal insanu yang in anhu amaluhu illa min thalatha. Apabila seorang manusia mati, putuslah dari dirinya seluruh amalnya. Maksud seluruh amalnya putus. Artinya seluruh pahalanya putus. Tidak akan dapat pahala lagi kalau seorang sudah mati. Pahala sholat putus. Karena dia tidak bisa sholat lagi setelah kematiannya. Saum juga begitu dan seterusnya. Kecuali tiga amalan yang pahalanya tidak putus. Pahalanya tetap mengalir walaupun orangnya sudah mati. Pertama, illa min sodakotin jariyatin. Awal minyutah faumbi awalah dinsolihinian ulah kecuali pertama sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah adalah sodakoh yang jariyah. Jariyah itu hanya mengalir. Pahala dari sodakoh itu mengalir. Karena apa? Karena pemanfaatan dari sodakohnya itu permanen, terus tidak ada hentinya. Kalau kita sodakoh ke fakir miskin berupa uang, berupa makanan Saat itu diberikan, saat itu dimakan, saat itu habis Pemanfaatannya tidak permanen Cukup sampai di sana dan pahalanya juga terhenti di sana Dan itu bukan sodakoh jariah Tapi kalau umpamanya sodakohnya ke masjid, ke pesantren, ke madrasah ke sarana-sarana dakwah maka selama infak dan sodakoh kita itu terpakai untuk ibadah untuk dakwah selama itu pula pahalanya mengalir terus kita umpamanya nyumbang karpet ke masjid karpet itu dipakai orang sholat dipakai orang ngaji dipakai orang baca Quran dipakai ibadah Maka setiap kali karpet itu dipakai Setiap kali itu pula Pahalanya mengalir kepada orang Yang memberikan karpet itu di masjid Begitu juga orang yang umpamanya Menyumbang bersodakoh dengan amplifier Dengan uh, loudspeaker Lalu dipakai azan, Dipakai untuk ceramah Dipakai untuk khotbah dipakai pengajian maka setiap kali ampliknya dipakai speakernya dipakai eh mic-nya dipakai setiap kali itu pula orang yang memberikannya juga memperoleh pahala nah seperti umpamanya radio ini gitu ya itu 24 jam nonstop kalau tidak memutar kaset-kaset kajian Diputar kaset-kaset bacaan Al-Quran Murata Atau langsung, siaran langsung Seperti yang sedang kita lakukan ini Manfaatnya terasa oleh ribuan orang Dan setelah diamalkanlah ribuan orang Pahalanya mengalir Kepada siapa? Kepada seluruh orang yang memiliki andil dalam penyebaran ini Operatornya seperti Akhimu Zayyin seperti e, fa, Farid, seperti termasuk donatur yang menyalurkan dananya untuk terselenggaranya ini. Yang nyumbang maiknya, yang nyumbang pemancarnya, yang nyumbang bangunannya, yang wakaf tanahnya, yang semuanya itu kebagian. Walaupun orangnya sudah mati, inilah yang disebut dengan sodakah jariyah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu Yang memiliki e, Rizki yang berlimpah dari Allah SWT Agar rizki itu tetap mengalir Sampai ke akhirat nanti Walaupun kita sudah mati Yuk kita salurkan kepada hal-hal seperti itu Ya, Radio Roja Bandung ini Sekarang ini Akan membangun rumah produksi Untuk apa? Untuk memproduksi Jeda-jeda yang bermanfaat, memproduksi kajian-kajian di mana saya yang direkam kemudian kita nanti siarkan ulang, kita upload ke apa namanya ke internet dan seterusnya. Kemudian kita juga punya rencana untuk eh apa menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Sunda, kemudian nanti di setel di Radio Roja ini. Nah, seperti itu. Bagi Para pendengar yang ingin berpartisipasi silakan nanti hubungi Radio Roja untuk memperoleh Sodaqah Jariah. Jadi yang pertama Sodaqah Jariah. Kedua, Awilmin yunta fa'ubi. Ilmu yang bermanfaat. Termasuk ilmu tata cara baca Al-Quran. Termasuk ilmu tajwid dan ilmu dan makhraj. Termasuk umpamanya ibu-ibu, bapak-bapak, akhwat, ikhwan. Lajang bujang, mengajar iqr, mengajar tata cara baca Al-Quran, mengajar doa doa harian yang sohih kepada anak-anak TK, kepada anak-anak yang e, pakud, kepada anak-anak prasekolah usia prasekolah, maka anak-anak itu jadi bisa baca Al-Quran, jadi bisa bacaan sholat, jadi bisa hafal doa doa harian. Setiap kali anak itu baca Quran, setiap kali anak itu umpamanya berwudu, sholat, membaca doa, mau tidur, bangun tidur, mau makan, selah makan, masuk keluar WC, ketika berpakaian atau melepaskan pakaian itu dibaca. Selama itu anak itu berpahala dan si guru yang mengajarkannya juga berpahala. Oleh karena itu di dalam mengajarkan Al-Quran, maka. Pahala yang jariah yang mengalir terus pasti ada kepada siapa? kepada guru yang mengajarkannya, termasuk kepada orang-orang yang mendanai program seperti itu. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah di dalam kitabul ilmi. Bab hasud talabat al-ilam ala iltihak bijama'ah taflid al-Quran Berkata al-Syeikh al-Uthay bin rahimahullah Wa inni la'ahussu ikhwani Al-lazina mannallahu alaihim bil mal Ay yujawidu bishay'in mimma mannallahu bihi alaihim Fa inna badal mal fi hadil jama'at Min afdolil a'mal Limusharaqatil malam badilil amil fiha fil ajr aku sangat menganjurkan kepada ikhwan-ikhwanku saudara-saudaraku yang telah diberikan limpahan harta oleh Allahu Azza wa untuk menyalurkan sedikit saja dari rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka untuk membiayai orang-orang yang belajar ilmu dan orang-orang yang fokus menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Hada min afdal aamal limusharakatil badil aamalifiha fil ajr. Ini termasuk amal yang paling utama agar orang yang membiayai mereka pahalanya sama dengan mereka yang belajarnya. Berdasarkan keumuman hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dalam dua kitab Sahihnya, Nabi alaihissalatu wassalamu bersabda Man jahazah ghazian fi sabillillah Faqad ghazah Siapa orang yang mempersiapkan atau menyumbang perlengkapan Untuk jihad di jalan Allah Maka sesungguhnya dia telah berjihad Imam Ibn Hajar menjelaskan yang dimaksud jahazah ghozian, artinya orang yang mempersiapkan perlengkapan untuk perang, lalu diberikan kepada para prajurit perang. Dia umpamanya punya banyak perlengkapan, ada sepuluh pedang, dia ambil satu pedang untuk dirinya, dan dia sumbangkan sembilan yang lainnya untuk yang lainnya. Dia memperoleh pahala sepuluh mujahid dengan hal itu Atau orang itu tidak bisa berperang karena ada uzur Baik karena sakit Atau karena dia orang tua yang sudah lemah Atau karena wanita Tapi dia ingin memperoleh pahala jihad Sumbangkan itu perlengkapan perang kepada mujahid yang mampu Maka sungguh dia telah berjihad, berperang Makna faqad ghaza, dia telah berperang. Maknanya dia telah memperoleh pahala sama dengan pahala orang yang berperang tersebut. Tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Resikonya jauh lebih kecil, tapi pahalanya sama. Dan ini berlaku tidak hanya untuk perang, tapi untuk segala amal kebaikan. Orang umpamanya yang mau belajar, Ilmu-ilmu syari'i atau mau gabung ke dalam halaqah tahfizil Qur'an. Tapi dia perlu biaya untuk itu dan dia tidak memilikinya. Lalu kita memiliki harta untuk itu kita sumbang orang itu. Maka pahala yang kita peroleh sama dengan pahala orang yang belajar tersebut. Orang mau berdakwah ke tempat yang jauh. Lalu kita bantu dia biayanya umpamanya untuk transportasinya karena dia tidak memilikinya baik uangnya, bensinnya atau kendaraannya atau dia antar maka pahalanya sama dengan pahala dakwah yang dilakukan oleh orang tersebut dan begitulah seterusnya apa yang dikemukakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ini yaitu mendukung dengan segala jenis dukungan Dengan harta Dengan e, Fasilitas, sarana Dengan umpamanya tenaga Dan yang lainnya Termasuk aplikasi atau pengamalan Dari sebuah ayat Yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah Ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ta'awanu Alal birri wa taqwa Wa la ta'awanu Alal ithmi Walunduan Tolong menolonglah kamu Kerjasamalah kamu Bantu-membantulah kamu Di atas kebaikan dan takwa. Oleh karena itulah Tidak diragukan lagi bahawa Memberikan bantuan kepada orang yang belajar Karena memang orang itu tidak memiliki Biaya untuk belajarnya umpamanya Maka ini tidak diragukan termasuk Ta'awun albir wa taqwa, Orang itu akan mempunyai pahala yang sama dengan pahala belajar orang tersebut Sedangkan belajar ilmu syari Pahalanya sesuatu yang tidak perlu diragukan besarnya dan agungnya Sebagaimana yang sudah kita terangkan di awal-awal Dari pembahasan tentang ilmu ini Berdasarkan hal itulah Maka fokuskan dan sisihkan perhatian kita kepada Al-Quran Baik untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita, bahkan untuk orang lain yang akan belajar ilmu syari, Yang akan belajar Al-Quran, Al karim baik bacaannya, hafalannya, ilmunya, dan seterusnya Baik dengan biaya, maupun dengan ilmu, dengan tenaga, atau dengan apapun yang bisa kita berikan Maka peran kita dalam hal itu akan melahirkan pahala Sebesar peran kita dalam masalah itu, semakin besar peran kita, semakin banyak pahalanya, dan pahalanya seperti yang kita jelaskan tadi akan mengalir terus sebagai suadakah jariyah yang tidak ada putus-putusnya. Inilah para pemir, eh, pemirsa, para pendengar radio Raja Bandung yang Allah muliakan. Pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita sisakan waktu yang cukup luang untuk pertanyaan jawab. Dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaan ke e, SMS Radio Roja atau telepon dengan nomor yang insya Allah nanti juga akan dibacakan kembali oleh Akhi Muzain. Samae disini dan untuk pengaturan tanya jawab ini saya serahkan sepenuhnya kepada Akhi Muzain. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Muzain. Ya syukron jasa Allah Usad atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dengan cara anda bisa menelpon langsung kepada kami dan bertanya langsung kepada Usad melalui telpon di nomor 02286862637. Sekali lagi nomor 02286862637. Atau juga bisa mengirimkan pesan singkat SMS di nomor 08112271476 Dan tolong untuk mencantumkan nama dan alamat Anda yang bertanya Sudah ada penelpon Ustaz? Ya silakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amdi Pak Khoji Bismillahirrahmanirrahim atur nuhun tidak komunikasi orang Mudah-mudahan sih karena ilmu menguat mengabdi. Amin amin. Mudah-mudahan pak besar serang suara saudaranya, mudah-mudahan Amin amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Amin sami-sami pak pasti mengingat. Kata lalat dia pada saat kali terang terus kalintang utamina dalamnya yang membaca Al-Quran kemudian dapat mengajarkannya kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya namun demikian bagaimana kalau seandainya hal itu dilaksanakan misalnya kursus privat dan sebagainya tapi eh, dengan kelihatannya itu juga memungut dana gitu sementara yang bersangkutan itu kelihatannya cukup mapan pensiunan kalau seandainya pengangguran mungkin juga kita memahami gitulah tapi nampaknya ya seperti itulah nah bagaimana dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kepada Rasulullah itu dilarang untuk mengambil apa namanya itu pungutan bayaran dalam Menyebarkan agama Islam itu Itu yang pertama Yang kedua bagaimana Anak-anak kita yang Belajar ngaji Selain ngaji juga ada ilmu-ilmu Agama yang lainnya Tapi di dalamnya itu banyak Yang harus di Ya bersihkanlah bid'ah dan sebagainya Itu di dalam Prato Madrasah atau bagaimana? Terima iya. kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kosim di Cimahi barokallahu Pertama, boleh tidak mengajarkan Al-Quran dengan menerima bayaran? Ini pertanyaan yang bagus, Pak Kosim. Sama dengan boleh nggak Ustad ceramah dibayar? Gitu nih. Kalau Ustadz atau pengajar Al-Qur'an meniatkan mengajar Al-Qur'an itu untuk dibayar untuk memperoleh bayaran, maka tidak boleh. Termasuk juga dakwah, apalagi mentarif, gitu ya. Baik per pertemuan ataupun per paket. Kalau tamat Iqra 1 sekian, tamat Iqra 2 Sekian dan seterusnya Atau perpertemuan Sekali datang sekian Diniatkan untuk itu yang apabila tidak dibayar Dia tidak mau hadir Maka tidak boleh Karena apa? Karena dia Tidak ikhlas di dalam Mengajarkan ilmunya Padahal mengajarkan ilmu itu sesuatu yang wajib Dia berdosa Kalau tidak mengajarkan ilmu Yang telah Allah berikan kepadanya dan kewajiban al adalah sesuatu yang harus tunaikan secara ikhlas. Lillahi ta'ala. Karena Allah azza wa jalla, bukan karena duniawi. Oleh karena itu kalau dia menarifkan maka tidak boleh. Adapun kalau umpamanya dia mengajar Al-Qur'an dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih apa-apa, tanpa harapan apa-apa, mau dibayar mau tidak dia datang. Terus setelah usai mengajar ternyata tanpa diduga. Dia diberikan uh, uang untuk uh, transportasi atau yang lain-lainnya. Maka boleh dia ambil itu. Makanya Nabi SAW menyatakan tidak ada orang yang paling layak untuk dibayar. Kecuali orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu karena apa? Karena Al-Quran yang diajarkan seagung-agung ilmu. Kalau mengajarkan ilmu dunia, ilmu komputer, ilmu bahasa Inggris, ilmu-ilmu sains dan teknologi yang lainnya. Umpamanya e, orang itu dihargai dan dibayar tinggi. Maka mengajarkan Al-Quran harus lebih lagi. Karena apa? Karena jauh lebih bermanfaat dan lebih mulia, lebih agung daripada mengajarkan ilmu dunia. Kalau ilmu Al-Quran itu kemaslahatannya sampai akhirat. Kalau ilmu dunia hanya untuk di dunia berdasarkan hal itulah maka yang paling layak untuk dibayarnya orang yang mengajarkan Al-Quran itu dari sisi orang yang belajar. Adapun dari sisi orang yang mengajar ikhlaslah, ikhlaslah dan ikhlaslah. Begitu pak Kosim itu yang pertama. Kedua, bagaimana orang yang mengajarkan selain Quran juga doa doa harian, ibadah, tapi campur. Maksudnya campur dicampuri oleh ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doanya doa salah yang dasarkan pada hadis dhaif. Upa mengajarkan doa bada dengan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ketika akan makan. Itu hadisnya dhaif. Tidak boleh kita baca, tidak boleh kita amalkan dan tidak boleh kita ajarkan atau seusai makan kita mengajarkan no alhamdulillahilladzi e, at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin itu juga hadisnya dhaif karena dhaifnya dijelaskan oleh Syekh al dalam kitab silsilah hadis ad dhaifah juga di dalam kitab Tahqiq al Adzkar susunan Imam An-Nawawi. Karena hadis ini doa itu dicantum oleh Imam An-Nawawi dalam kitab al Adzkar, Tapi ternyata setelah diselidiki hadis ini do'if. Nah itu diajarkan dan ini tidak boleh. Ada pun yang suhihnya malah tidak diajarkan. Yang suhih umpamanya doa Alhamdulillahilladzi at'amani hadha. Wa razaqanihi min ghari hawlin minni wa laquwah. Dalam hadis sohih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Dan hadis ini juga dinukleh Imam An-Nawid dalam kitab Riyadus Solihin. Dalam bab adab-adab makan. Dengan sanad yang sohih. Nah yang sohih tidak diajarkan, yang daif diajarkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, Sampailah, kenalah kita dengan hadis. Yang sohih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim yang menyatakan. Mansan nafil Islam sunnatan syiatan faalehi wisruha wa wisru man amilabihah. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam? Maksud menunjukkan satu kesalahan dalam satu jalan kesalahan dalam Islam, artinya mengajarkan Islam dengan isi pelajaran yang salah. Doa makan yang benar tidak diajarkan, yang tidak diajarkan malah diajarkan. Yang keliru diajarkan ya. Maka ini e, mengajarkan kesalahan dalam ajaran Islam Dia akan memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut sedikit pun Jadi kalau ada amal jariah Ada juga dosa jariah Kalau ada pahala yang mengalir terus-menerus ada juga dosa yang mengalir terus-menerus. Kalau umpamanya sodakoh jariyah, ya membangun masjid, membangun madrasa, membangun sarana dakwah. Pahalanya mengalir kepada orang yang membangunnya, kepada orang yang menyalurkan dananya ke sana. Demikian juga kalau umpamanya orang yang membangun tempat maksiat Membangun tempat judi, membangun tempat pelacuran, membangun tempat mabuk-mabukan gitu ya Maka seluruh orang yang mabuk berdosa dan orang yang memfasilitasinya, yang membiayai Termasuk yang memberi izin pemerintah umpamanya Itu juga memikul dosanya loh Lalu umpamanya orang itu mati yang membangunnya mati, yang membiayainya mati, yang memberi izinnya mati. Tapi sarana maksiat tadi masih terus berdiri, terus dipakai bermaksiat. mengalir uh, terus dosanya itu. Walaupun orangnya sudah mati. Jadi ada amal uh, fahala jariah yang ngalir terus, ada juga dosa jariah loh. Termasuk mengajarkan ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang benar, ilmu-ilmu yang sesuai Quran dan sunnah. Itu akan mengalir terus pahalanya walaupun orang yang mengajarkannya sudah mati Begitu juga orang yang mengajarkan kebinahan Orang yang mengajarkan Islam Tetapi isi yang diajarkannya keliru menyimpang dari Quran Sunnah Tapi mengatasnamakan Islam Dosa dia Dan dosanya mengalir terus walaupun orangnya sudah mati Oleh karena itu para guru, para ustad, para ustadzah Yang mengajarkan doa-doa harian kepada anak-anak Bacaan-bacaan sholat gitu ya Hati-hati Jangan asal berbahasa Arab lalu diajarkan kepada anak. Belum tentu itu benar. Mungkin ee, bersumber dari hadis yang daif bahkan hadis palsu. Atau hanya peribahasa, tapi karena bahasa Arab dan keawaman si guru tentang hadis lalu dianggap ini hadis padahal bukan. Dan itu banyak loh. Oleh karena itu harap hati-hati. Jadi kalau ada pahala yang mengalir terus, ada juga dosa yang mengalir terus Salah satu dosa yang mengalir terus adalah ketika seorang mengajarkan kesalahan dalam mengajarkan Islam Lalu kesalahan itu diikuti oleh murid-muridnya, maka dia berdosa dan memikul dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan tersebut Wallahu Wallahu'alam, begitu Pak Kosim, silakan Iya dan doa yang populer barangkali juga buka puasa Ustaz ya. Allahumma lakasumtu juga ada kesalahan. Iya. Allahumma lakasumtu bika amantu wa ala rizki ka bi utamah birahmatika iya hamahun. Itu harusnya taif. Yang sahih adalah zahabat dhamma wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaAllah. Iya. Terus ada pertanyaan senada Ustaz dengan pertanyaan Pak Kosib yang kedua tadi dari SMS. Dari Umun Assalamualaikum Ustadz, saya Assalamualaikum. guru TK Dalam mengajar saya hampir selalu baru Eh, hampir, hampir selalu bertentangan dengan kurikulum Seperti menyanyi dan menari dan lain-lain Apakah saya berdosa? Apa solusinya? Iya, termasuk mengajarkan nyanyian, mengajarkan tarian Coba di search di dalam Google umpamanya Hukum joget, hukum menari itu para ulama setelah menjerit-jerit, teriak-teriak membahas tentang hukum menari, hukum berjoget. Ya, yang intinya tidak boleh. Intinya itu terlarang, terlebih bagi para tulabul ilmu, bagi para penuntut ilmu. Kalau umpama di usia dini ketika belajar ilmu sudah diajarkan menari, kekeprok gitu ya, kemudian menyanyi, wah itu sudah mengajarkan keburukan sejak dini kepada anak-anak. Kalau ada di kurikulum hapus ganti kurikulum itu. Bahkan Al-Qur'an menyatakan tepuk tangan bersiul itu cara ibadah orang-orang musyrik zaman dahulu. Coba lihat Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat yang ke-36 Allah berfirman, "Wa makanas salatuhum indal baiti illamukawwatisdiyah fadhuqul adzaba bimaktuntum takfurun." Dan tidaklah sholat mereka di baitullah kecuali dengan bersiul dan bertepuk tangan. Rasakan oleh kalian azab karena kekafiran kalian. Jadi bersiul dan bertepuk tangan, cara ibadah orang musyrik yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita bersiul dan bertepuk tangan sekalipun tidak dalam rangka ibadah, maka itu sudah merupakan cara meniru ibadah orang lain. Meniru gaya ibadah orang lain walaupun diterapkan bukan dalam ibadah kita tetap tidak boleh mantasyab bahabi qawmin fahuwa minhum. Siapa orang yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum maka orang itu termasuk golongan dari kaum itu. Walhasil maka eh, hapus kurikulum tentang hal itu ganti dengan yang lain. Ya. Nanti ini kalau dengan nyanyi anak-anak menjadi senang gitu ya belajarnya Iya bukan senang kepada ilmunya tapi kepada nyanyinya Nanti di rumah nyanyi lagi Jadi akhirnya dia sudah apa jiwanya sudah merasakan kelezatan dengan nyanyian dan tarian Dan itu berbahaya Siapa orang yang terhibur dengan nyanyian dia tidak akan lagi terhibur dengan bacaan Al-Quran Al-Karim Ya Berdasarkan hal itu Maka coba dirubah kurikulumnya Diusulkan atau kalau Kekeh betekeh gitu ya Penyelenggara pendidikan Coba cari pendid lembaga pendidikan lain Yang tidak ada nyanyian -nyanyi. Wallahu'alam Syukur so. ya, Ustaz atas jawabannya Dan kepada penelpon tadi yang sudah masuk Afwan belum sempat keangkat Kami persilakan untuk mencoba Masuk kembali ada nih Ustaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah. Iya. Barokallah, barokallah. Afiki barakallah. Ini memang badenar. Mengapa, Ibu? Badenar, eh ternyata ya doa-doa itu banyak sekali bid'ah. Ya, setelah disadari kumaha sarana agar tidak terjerumus ke dalam bid'ah buku apa yang hanya buku naun yeah, yeah, yeah. e, di tokoh buku yang betul-betul berdua dengan contoh doa-doanya itu yeah. Iya. mengajarkan ke anak-anak Iya. -anak, yeah. e, anu kadwana yang masa lalu gitu mm. e, anu kapungkur abdi ngajarkan kamu rangkali anu bid'ah bid'ah menyaksikan nguping ti ustad gitu aduh Mengerikan, situai ya, Ustaz. Wassalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ayi disimahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat ya dalam mencari ilmu, menyebarkannya, mengaplikasikannya dan istiqamah di atas kebenaran dengan seluruh risiko yang harus dihadapi. Ya, buku uh, yang dianjurkan udah saya jadi promosi <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ya saya mempromosikan isinya bukan nilai komersialisasinya karena saya tidak mendapatkan sen pun dari memberitahukan is isi buku ini ya dan mungkin baik penerbit pengarangnya nggak tahu kita mempromosikan tapi bukan itunya tapi isinya ada beberapa buku yang recommended ya yang direkomendasikan pertama Buku Al-Kalimut Taib, susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Itu berisi doa-doa Kedua, Hisnul Muslim, susunan Syekhul Islam Ibn Wahab Al-Qahtani Sekalipun dalam Hisnul Muslim ini sudah ada syarahnya Dan kalau enggak salah, dua-dua sudah diterjemahkan Ada, ada, masih ada hadis yang ta'ifnya Tapi dalam syarah, syarah Hisnul Muslim dijelaskan ke ta'ifannya Dan syarah Hisnul Muslim juga sudah diterjemahkan Atau kalau ingin lebih selamat Ada buku, doa dan wirid Susunan al-Ustad Yazid Abdul Qadir Jawas, hafizahullah. Itu didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih saja. Adapun yang dhaif apalagi yang maudhu tidak ada, ya. Ketika saya tanya kepada beliau apa yang memotivasi beliau untuk menulis hadis ini, beliau menyatakan eh, buku itu beliau menyatakan ini lebih dari 10 tahun saya menulis buku ini dan itu karena kesibukan dan lain-lain, serta penelaahan yang mendalam, ya, serta hafal, menghafalkannya. Karena adat seorang peng, peng, penulis buku dan itu dijelaskan, itu dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu dan diikuti oleh para penulis sekarang yang menelusuri jejak langkah para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu kalau menulis sebuah buku yang berisi ayat atau hadis, maka pertama terlebih dahulu Isi buku itu diamalkan. Kedua, dihafal. Kalau umpamanya menul, umpamanya Imam Ahmad bin Hamal menulis Musnad Ahmad, ya, menulis Musnad itu sudah hafal, apa yang beliau tulis sudah hafal dan sudah diamalkan. Syafi'i juga begitu, dihafalkan terlebih dahulu. Baru ditulis menjadi sebuah buku. Sehingga tidak uh, terjerumus ke dalam ayat lima taquluna malah tafalun kabur maqtan Innalillahi antakulum ala taflul atau ayat yang menyatakan Atak murunan nasabil birriwatan sauna angfasakum wa antum tazulul kitab. Nah berdasarkan hal itu maka lama mengarang bukunya lebih dari 10 tahun itu pertama kedua, kenapa beliau menulis e, buku itu? Karena saya melihat Hizbul Muslim yang menjadi Uh, rujukan uh, kaum muslimin Untuk menghafalkan doa Setelah diteliti ada yang do'ifnya Maka dibersihkan dari yang do'ifnya Dan ada yang kurangnya Ya, Nah apalagi Islam muslim ini ada yang uh, Sudah banyak uh, diterjemahkan Dengan beberapa penerbitan penerjemah Ada diantaranya Penerjemahan yang keliru Saya sempat Disodori pertanyaan uh, Dari seorang jamaah yang katanya Ustaz apa arti doa la thoyra illa thoyruk? Lalu diterjemahkan oleh si penulis atau si penerjemah dengan terjemahan la thoyra illa thoyruk tidak ada burung kecuali burung. Loh. Saya kaget. Ini di buku apa? Di Hisnul Muslim. Mana lihat? Oh, ternyata betul tidak ada burung kecuali burung. Apa maksudnya? Padahal thoyra di sana kesialan. Na toyro tawiru illa toyruk tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan ya Allah. Itu maksudnya toyir di sana oleh si penerjemah diterjemahkan dengan burung. Memang burung bahasa Arab ni toyir, tapi dalam hadis itu bukan burung maknanya adalah kesialan. Ini e, salah satu contoh kalau orang hanya menguasai bahasa Arab tetapi tidak menguasai materi buku yang sedang dia terjemahkan lalu dia terjemahkan yang ngaco ya keliru itu pula salah satu penyebab yang mendorong saya kenapa saya menterjemahkan Kitabul Ilmi susunan Syaikh Al Karena sebelumnya ada yang menterjemahkan buku ini. Lalu dibaca. Loh banyak salah, banyak keliru. Ini bahaya ini. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dirubah gitu ya. Akhirnya terdorong menterjemahkan buku ini. Dan sekarang sudah lama diterbitkan. Oleh karena itulah. Maka kenapa Ustadz Yazid lama. Dan kenapa memotivasi beliau untuk menuliskan buku itu. Karena itulah. Jadi saya anjurkan untuk. Boleh membeli, boleh meminjam gitu ya e, Buku judulnya e, apa? Kumpulan Wirid dan Doa Berdasarkan Quran dan Sunnah Itu seluruh hadis-hadis yang dipakai Sahih dan e, Al-Quran e, Jadi kalau Islam Muslim Coba baca dengan syarahnya Dalam syarah ada tahkik hadis-hadisnya Dan yang ta'ib menjelaskan Demikian juga Al-Kalimut Ta'ib Sudah ada tahkiknya dari Syihah Ali Hasan Al-Athari Adapun buku-buku lain seperti Al-Adhkar, Imam an nawawi itu campur aduk. Ada yang Al-Quran, ada yang Suhi, ada yang Do'if. Eh, makanya tidak dianjurkan membaca buku Al-Adhkar kecuali ada tahkiknya dari Sesalim bin Idahlilali. Ada itu. Demikian juga eh, Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat itu kumpulan doa-doa dari eh, Hasan Al-Albana rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan ampunan dan rahmat kepada beliau. Uh, isinya Al-Quran, hadis-hadis-sohih Tapi juga ada yang do'if, bahkan ada yang palsu Yang diambil dari khurafat sufiin Makanya Al-Ma'thurat -ma tidak dianjurkan untuk dibaca dan diamalkan Kecuali dengan bimbingan ustaz yang mengetahui Mana yang do'if, mana yang sohih Yang hanya diamil yang sohih-sohihnya Tapi orang awam yang tidak bisa membedakan Nanti terjerumus ke dalam mengamalkan yang do'if-do'if Bahkan yang palsunya oleh karena itu tidak rekomendit untuk dibaca dan diamalkan amallah amalkannahl alkalimut thayyib sunnah syekhul Islam atau hisnul muslim susunan Ustaz Said bin Wahab Al-Qahtani atau tadi membaca buku wirid dan doa yang disunnah Ustaz Yazid Jawas begitu Ibu Ai wallahu alam bisawab Ai doa Ustaz oh ya satu lagi bagaimana Ibu Ai dulu sudah mengajarkan katanya kebid'ahan kepada anak-anak kepada murid pertama taubat dengan menyesal berhenti dan bertekad tidak akan kembali Kedua, bila memungkinkan murid-murid itu bisa dihubungi lagi Hubungi dan bilang bahwa dulu yang ibu salah bukan begitu Yang benar nih begini Kalau tidak memungkinkan Yaitu di luar kekuasaan ibu a'i InsyaAllah Allah SWT akan memaafkan kesalahan-kesalahan masa lalu yang disesali Ya, wallahu Wallahu'alam Iya, begitu pula jawaban Ustad untuk penanya lewat SMS dari Ibu Iva di Ciwastra ya, yang telah mengajarkan katanya doa-doa yang apa, yang kebidah katanya. Uh, kita akan mohon maaf kepada para penelpon, kami pending dulu karena kita akan beralih terlebih dahulu kepada pertanyaan lewat SMS. Yang pertama dari Ummu Fadel, assalamualaikum. Saya pernah mendengar suatu hadis bahwa seorang anak yang rajin membaca Al-Qur'an maka di akhirat orang tuanya akan dikenakan mahkota. Apakah sahih, Ustaz? Ibu Ummu Fadl di uh, duka enggak di duka <guluh> <guluh> di bumi Allah, wallahualam. Barakallahu fiik Ibu Fadl, uh, Umum Ummu Fadl, ini terima kasih atas pertanyaan. Terus sayang, saya enggak tahu saya belum pernah mendengar hadis ini mungkin ada tapi saya belum tahu dan mungkin sahih saya belum tahu mungkin aja itu tidak ada tapi insyaallah nanti saya cari uh, dan kalau kalau ibu ay ayah ibu siapa umu fadl mengetahui sumbernya di buku apa apa riwayat siapa begitu nah, nanti mudah kita mencarinya terima kasih kalau bisa memberikan tambahan tapi saya belum pernah menemukan hadis yang berbunyi seperti tadi ya wallahu Iya. Sekarang pertanyaan dari Raisa di Cimahi Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Uh, Kalau misalnya membaca Al-Quran Apakah pakaiannya harus seperti kita sedang sholat pakai sarung, kopeah, dan lain-lain katanya Umur Raisa Bukan Raisa Oh Raisa di Cimahi Berarti ikhwan ya Barakallahu fiqh Raisa di Cimahi Apakah kalau membaca Al-Quran harus seperti sholat Taib ini pertanyaan yang sangat bagus. Membaca Al-Quran adalah membaca kalamullah. membaca ayat-ayat Allah. Kita berdialog dengan Allah Huwazawajalla. Maka adab yang harus kita perhatikanlah seafdal-afdal, seutama-utama adab adalah sebaik-baik sikap. Menutup aurat, menghadap ke kiblat dalam keadaan berwudu, maka itu seafdal-afdal e, keadaan. Tapi apakah itu wajib? Tidak. Tidak wajib, ya. kalau umpamanya seseorang tanpa memakai kain sarung, hanya memakai celana panjang, tidak berkopeah, tidak punya wudhu, tidak menghadap ke kiblat, Maka itu pun dibolehkan berdasarkan pendapat yang lebih kuat, lebih rojih dalam masalah ini. Dibolehkan, tapi tidak afdol. Jadi seafdol-afdol keadaan adalah sebagus-bagus keadaan ketika membaca Al-Quran. Allahuakbar. Ya, Syukurkan Ustaz atas jawabannya hmm. uh, Ada penanya Kembali lewat telepon Pak Solihin Di Cimahi, Ustaz Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa Ya wa afiqa barakallah uh, Di dunia Ustaz Ada Mungkin uh, sebagian Orang yang membaca Al-Quran uh, Meskipun Tiada berkali-kali hafam lah bilangnya. Hmm. Mungkin ada satu minggu hafam atau beberapa minggu. Karena tapi bacaannya masih jauh dari penuluan yang sahih, lahirnya, yeah. seretnya dan bacaan-bacaan seperti itu. Tapi eh, dia tidak tidak mau berzahat arah yang bacaannya benar, jadi hmm. karena eh, orang yang seperti ini. Yang kedua, eh, kaitan dengan eh, baca Al-Quran itu termasuk amalan yang eh, mendapat syafaat eh, Jawab lagi disebutkan baca Al-Quran karena ia akan datang pada hari siapat kelak Untuk memberikan syafaat kepada pembacanya Habib Huayyad Muslim iya. Nah, eh, Bagaimana ini kaitan orang yang mendapat syafaat ini Apakah hanya sebatas membaca saja atau bagaimana? Uh, terima kasih uh, Jazakallah khair. Al Salamualaikum warahmatullahi yeah. wabarakatuh. Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Waajazakallahu khairul jaza kepada Pak Solihin. Dua pertanyaan dari Pak Solihin. Uh, pertama orang yang rajin baca Al-Quran sampai menghatamkan, menamatkan Al-Quran seminggu, sebulan, gitu ya. Tapi bacaannya salah, bacaannya keliru. Tajwid makhribnya itu salah dan dikhawatirkan kesalahannya merubah arti. Dan dia tidak mau berusaha. Orang seperti itu bisa terjerumus ke dalam dosa karena melalaikan membaca Al-Quran secara benar. Dia harus belajar. Jadi orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan belajar dan dia merasa berat dengan e, membacanya karena dalam taraf belajar dapat dua pahala. Ya. Tapi kalau orang tidak mau belajar, tapi terus baca Al-Quran walaupun salah, tunggul dirurut catang dirumpak, mau salah, mau benar, dirampit, dia berdosa. Orang juga demikian juga orang yang sudah mahir, tajwid makharajnya sudah bagus. Lalu karena melalaikan, karena kelalaian, karena mengentengkan bacaan Al-Quran, lalu dia terjerumus ke dalam kesalahan karena kelalaian dia juga berdosa. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah belajar, tajwidnya, makrozhnya. Lalu setelah belajar mengaplikasikan dalam bentuk membaca sesering mungkin dengan disimak oleh guru yang memahami tajwid dan makhraj secara benar. Itu jangankan kita orang-orang awam, ya. Ustaz umpamanya yang mengasuh tajwid makhraj di Radio Rojak Cileungsi, Ustaz Kurnaiidi gitu ya, Ustaz Abu Ya'la Kurnaiidi, hafizahullah. Sekarang beliau sedang di Belanda itu, mengadakan daurah tahsinul Quran. Dia menceritakan ketika dia belajar, bahkan sekarang juga kalau belajar lagi khiroat kepada Syekh Qari, itu banyak kelirunya, banyak salahnya. Saya pernah duduk di sebuah majlis khiroat, ah, di Masjid Nabawi, antara Maghrib sampai Isya. Ada majlis di sana, saya duduk. Eh kegiliran, baca, A'udzubillahimmanasyaitun. Iqra ya akhi min aina anta Saya bilang ana min indonesia Ahlan indonesia Alhamdulillah khair Acaba iqra uh, Ta'awadu billah Baru a'udhu Aja sudah dicawad Dicawad di, di, di, Disalahkan Disalahkan A'in A'in maratan urat A A'un uh. uh. Antara a uh, dengan u uh, aja Beda a'un uh, uh. Saya merasa selama ini benar A'udhu billahimna s.a A id, a id. Terus sampai puluhan kali Nah lalu beliau mencontohkan Dan seterusnya Antara melafatkan Dho, to gitu ya Bibir juga diperlihatkan Jangan sampai monyong Jangan sampai manyun Bilang to, bilang do, bilang sod Itu tidak boleh manyun Nah kalau u boleh Umpama waw Ulaika humur kafirun Sok etamasing monyong Tidak naon tapi kalau melafadzkan huruf-huruf ta, gitu tidak boleh menyong, tidak boleh manyun. Walhasil orang yang sudah tajwid makhrajnya merasa benar pun di hadapan ahlinya ternyata keliru. Ternyata belum sempurna. Apalagi orang yang belum mahir tajwid dan makhrajnya. Harus belajar belajar belajar terus ikut tahsin, ikut E, apa namanya Tahsin itu e, Belajar metode membaguskan bacaan Atau me, me, me, bacaan yang benar Jangan hanya terhalang oleh status sebagai ustaz ah, Kalau ustaz belajar tajin makhraj Memalukan Gak ada malu Karena apa? Karena e, memang melafatkan kursus dengan cara yang benar Oleh karena itu belajarlah, belajarlah, belajarlah Nah terus terang, terus terang Saya buka rasa Saya pun belajar tajwid makhraj ini nah, saya suka bertanya kepada anak saya yang memang sudah belajar tajwid makhraj dari ahlinya dari qari-nya langsung dan sudah perlesenan langsung saya bertanya bagaimana lafaz enggak melafadzkan huruf anu huruf anu huruf anu saya belajar istri saya juga belajar kepada siapa belajar kepada anak sendiri yang dulu belajar ikro-nya juga dari kita gitu Nah sekarang mereka sudah lebih mahir, sudah lebih bagus, sudah prakteknya juga sudah langsung di hadapan ahlinya, ya kita harus belajar. Nggak boleh malu karena status sebagai orang tua atau sebagai ustadz kepada mantan murid. nah Bukan mantan anak, anak tetap mantan murid. Oleh karena itulah, maka belajar, belajar, belajar. Jangan sampai rajin baca Quran, bari saralah gitu gitunya. Apalagi kalau kesalahannya itu fatal merubah arti bahkan arti yang uh, dirubah itu kontradiksi umpamanya uh, surah Al-Adzha menyatakan uh, apa namanya kemah surah Al-Adzha wa al-Adzha walilad ma wadda karubu kaumakala wa walalakhiratu khair eh Wal walas awalas uh, saufa Yukti karo buka Laknya harusnya dibaca pendek Karena lak jisan lak taukit Lalu dibaca panjang Wala nah, Banyak imam imam Laknya dibaca panjang Sehingga maknanya lak nafi Tidak Harusnya pasti ini kok tidak Ini keliru bertolak belakang maknanya. Maka orang yang Mengabaikan meng Cara membaca Al-Quran Yang benar rajin baca Quran tapi jelek saralah dan dia tidak mau belajar maka dia berdosa. Tidak boleh yang seperti itu ya. Begitu Pak Pak Pak saleh pertama. Kedua lawan tadi eh membacakan dengan memperoleh syafaat apa dengan membaca saja. Iya, hadis menyatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabihi. Bacalah oleh Al-Quran, oleh oleh kalian Al-Quran. Karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ya, apakah ini cukup membaca? Iya, zahir hadis ini membaca, membacanya saja itu akan menjadi syafaat. Ya, kalau membaca terus mempelajari isinya mengamalkan gimana? Oh, tambah-tambah bagus lagi, tambah hebat lagi tapi sekedar membaca juga ia menjadi pemberi syafaat. Ah ditunjang dengan hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi Rasulullah SAW menyatakan Inna innasyiyamal qur'ana yasfani bil amyal yaumul qiyamah. Al-Qur'an dan saum itu akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi hamba di hari kiamat. Berkata asaum qala siyami rabbimani'tuhu anit'am washafa shafini fi ya allah aku telah menghalangi orang ini dari makan dan minum maka jadikan aku syafaat bagi dia berkata quran rabbimani'tuhu na anin naumi ana an nahar atraf ana an lail an nahar fashafini fi ya allah aku telah menghalangi orang ini dari tidur dari istirahat karena membaca aku maka jadikan aku sebagai syafaat maka dua-duanya dijadikan syafat Ya, hanya membaca ya. Apalagi kalau lebih dari membaca seperti mempelajari dan mendakwahkan, ya. Wallahu a'lam. Syukranat ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Ela di Selacau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya pernah ada yang bilang, buat apa baca Al-Qur'an kalau tidak tahu arti dan maknanya? Kata orang Sundamah, jika monyet ngaguk gulung kalapak. Apa benar begitu? Iya, itu kebangetan, keterlaluan orang yang ngomong begitu. Apa artinya baca Quran? Tidak tahu artinya. Itu orang tidak tahu bahwa hanya membaca saja dari setiap satu huruf diberi pahala sepuluh kebaikan. Hanya baca saja, walaupun tidak tahu arti. Itu yang pertama. Oleh karena itu orang yang mengatakan percuma baca Quran kalau nggak tahu arti, itu orang keterlaluan. Akhirnya karena nggak tahu arti baca juga enggak. Akhirnya hatinya hitam. Jadi walaupun kita tidak tahu arti baca saja dan tetap belajar, belajar, belajar, ya baca bisa, ya paham artinya. Ya juga kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Tadi sudah dikatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi basala Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Jadi dengan membaca aja itu pertama diperintahkan, yang keduanya dalam dalam satu huruf man qara'a harfan uh, minal Qur'an falahu asharu hasanat Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya akan ada sepuluh kebaikan. La akul alif lam harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lamin itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi tiga puluh kebaikan itu. Itu hanya baca saja. Jadi sudah dapat pahala walaupun hanya membaca. Tapi kalau kita lebih dari membaca seperti mengkaji tafsirnya maka itu jauh lebih baik. Tapi tidak boleh kita mengatakan si gajah monyet ngagugulung kelapa, nggak boleh. Makanya nuna ca al Quran disabikan serong monyet. Getunya, masa al Quran dibacaikan serong kala pak. Getutanya, tapi beda antara kala pak dengan Quran. Ya, kalau kala pak memang e, tidak bisa dibaca, tidak bisa di apa apa, kecuali harus dipurak, getut, ya harus dibelah, getutnya. Tapi kalau al Quran cukup dengan membacanya saja, maka itu pun e, berpahala. Tapi kewajiban kita kepada al Quran tidak cukup membaca, tapi hanya membaca itu sudah berpahala. Wallahu a'lam bisowab. Terima ya, kasih Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Uh, pertanyaan dari Uminisda di Batu Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Anak dipercaya masyarakat di sebuah madrasah diniyah menjadi guru ngaji. Alhamdulillah santrinya cukup banyak. Dulu madrasah kami secara rutin selalu mengadakan acara Mauludan dan rajaban. Setelah anak mengenal sunnah dan sering mendengar kajiannya. Pelan-pelan anak tinggalkan kebiasaan tersebut Karena seni sudah melekat pada masyarakat kami Dan anak takut perubahan ini menjadikan masyarakat melarang Mengajarkah tindakan anak Apakah anak-anak didik anak itu menjadi fitnah bagi anak? Zakallah khair atas jawabannya Iya pertama Apa yang dialami oleh siapa umuh? Nisda Nisda teralami oleh hampir setiap orang yang senasib Tadinya karena ketidaktahuan, tunggul dirurut, catang dirumpak Jadi serba dilaksanakan Asal menurut dirinya dan lingkungannya baik, maka dianggap baik kalau dilakukan Tapi karena taufik dan hidayah Allah, kita belajar, belajar, belajar Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terbongkarlah apa-apa yang selama ini keliru dalam diri kita Ya Nah lalu setelah keliru kita ingin memperbaiki dan meninggalkan yang keliru di sinilah baru timbul masalah apa masalahnya benturan dengan orang-orang yang masih belum memperhidaah dari Allah Muazzin Jalla liatlah Rasul Sallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul beliau diulukan dipuji orang diagung-agungkan dipercaya orang dianggap sebagai orang yang paling jujur orang yang paling baik, orang yang selalu menjalin silaturahmi, orang yang selalu bantu orang. Pokoknya kebanggaan dari kaumnya, ya. Itu sebelum apa? Sebelum mendakwahkan kebenaran. Ketika beliau mulai diutus oleh Allah Azza wa Jalla mendakwahkan La ilaha illallah, seluruh pujian tadi berbalik menjadi cemoohan, celaan. Semua sikap Persahabatan, persaudaraan, kasih sayang berubah menjadi kebencian dan permusuhan Dan itu sudah menjadi sunnatullah, ke hukum Allah, ketetapan Allah akan teralami oleh siapapun yang berperilaku e, seperti itu Ya oleh karena itulah, maka kalau selama ini kita banyak e, menjalankan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, karena ketidaktahuan, lalu belajar, belajar, lalu tahu bahwa itu keliru, lalu ditinggalkan, bersiaplah untuk menanggung risiko. Risikonya apa? Pasti ada reaksi dari orang-orang yang belum memperoleh hidayah dari Allah SWT. Dan resiko ini pasti teralami. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mensyaratkan di dalam banyak hadisnya. Kata beliau, Inal Islamah badah quriban wa sayyudu quriban kama badah fatuba lil qurbah. Al ma amatan nasumin sunnati. Wafiriyayatin al ladina yushlihuna ma afsadan nasumin sunnati. Islam ini pada awalnya dianggap sebagai ajaran asing. Dan akan kembali dianggap asing seperti awalnya. Nah, termasuk di, di zaman kita ini, maka berbahagialah orang-orang yang terasing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah kami yang sudah dimatikan oleh orang lain, atau dalam riwetan orang-orang yang memperbaiki sunnah kami yang sudah dirusak oleh orang lain, oleh manusia. Nah, itu pasti akan terasing, mengalami keterasingan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbahagialah orang yang seperti itu, ya. Nah semua mengalami Termasuk pribadi saya mengalami Tidak hanya di tempat ini Tapi juga di tempat-tempat sebelumnya Dan ustad-ustad dimanapun berada Yang mengalami hal seperti itu, Juga mengalami Mengalami Hal-hal e, yang jauh lebih dahsyat daripada yang kita alami sekarang ini Nah, lalu gimana sikap kita? Sikap kita tetap sabar, tegar, dan istiqamah Itu pertama Kedua, tutupi masalah ini dengan kemuliaan akhlak dan keterlibatan kita dalam kehidupan bermasyarakat di bidang sosial e, Pokoknya Bangun citra yang baik dalam diri kita Bahwa kita ini orang yang ramah kepada sesama Orang yang peduli, orang yang bersosial tinggi Orang yang uh, suka membantu orang Orang yang dermawan Itu harus kita lakukan ya. Kalau ada yang sakit, tengok Kita yang pertama kali menengok dengan membawa apa yang bisa kita bawa kalau ada umpamanya aksi sosial kita orang yang pertama kali Kalau umpamanya ada orang yang merasa uh, uh, kesulitan kita yang pertama kali membantu orang seperti itu Kalau bertemu dengan orang tebar senyum dan tebar salam sehingga semua orang mengenal kita sebagai orang yang ramah Maka dengan hal-hal tadi insyaallah benturan-benturan tadi bisa diminimalisir uh, di, di uh, oleh kemuliaan akhlak ya Maka walaupun berbeda, tapi karena mereka sudah segen, sudah senang, sudah hormat kepada kita Mereka tidak akan berani secara terang-terangan, secara terbuka mengungkapkan e, konfrontasinya dengan kita dalam masalah itu Jadi e, tutupi benturan pemahaman tadi dengan kemuliaan akhlak Begitu ya, Wallahu'alam Syukuran Stad atas jawaban dan penjelasannya Uh, dan kepada para pendengar radio Raja Bandung kami beritahukan kembali bahwasanya uh, nomor telepon 08112271476 hanya untuk menerima telepon dan tidak untuk uh, Eh maaf nomor 08112271476 hanya untuk menerima sms saja tidak menerima panggilan. Bagi anda yang akan bertanya melalui telepon, silahkan untuk menghubungi nomor telepon 02286862637. Sekali lagi di nomor 02286862637. Sebab di nomor 08112271476 tadi ada panggilan ya, sehingga kami tidak angkat. Dan sekarang kita ke pertanyaan berikutnya usah dari Iva di Civasra, assalamualaikum. assalamualaikum. Bagaimana hukumnya mengunjungi pameran buku Islam, di mana di dalamnya kita tidak bisa menghindari bercampur baur dengan yang bukan mahram? Terima kasih atas jawaban Ustadz. Barakallahu fiq Iva di Civasra, hukum mengunjungi tempat-tempat yang di sana tidak bisa dihindarkan ikhtilat. Seperti umpamanya pasar, mal, termasuk pameran buku, termasuk juga umpamanya di angkutan umum, di bis kota, di kereta gitu ya. Maka itu perkara-perkara yang tidak bisa dihindari di luar kemampuan kita. Jangankan itu di Masjid Al haram di Mecca, ikhtilat dengan para wanita tidak bisa dihindari sekalipun di tengah-tengah ibadah baik ibadahnya itu berupa tawaf dan sa'i gitu ya laki perempuan itu tidak bisa dipisah karena areal tawaf dan sa'i sama itu itu juga tidak ada tawaf khusus untuk wanita Tawaf khusus untuk laki-laki demikian juga sa'i termasuk kadang-kadang sholat ya kita berdampingan dengan wanita itu dimisal haram ya walaupun di sana ada askar ada mutawak yang yang yang mengusir ee, Perempuan-perempuan yang nyelip di tengah-tengah sof laki-laki diusir digusur suruh pindah ke sof wanita di sana di belakang atau laki-laki yang nyelap di tengah-tengah sof wanita digusur juga disuruh pindah gitu ya. Oleh karena itulah maka. E ada shaf khusus laki-laki dan wanita di sana, tapi tidak semua tempat terkontrol karena jutaan orang yang sholat di sana, sementara petugas terbatas, dan kadang-kadang banyak yang luput. Sehingga kadang-kadang kita berdampingan dengan wanita ketika sholat, apalagi tawaf dan sa'i, Dan itu di luar kekuasaan kita, itu kondisinya darurat. Kecuali di masjid nabawi, wanita khusus tempat masuknya sendiri dan tempat sholatnya sendiri. Tapi pas bubar dari masjid, ya pagali wata dewe di luar nata gitu Tidak bisa, ayah nukhadi itu ayah nukhadi patubruk gitu ya. Nah, hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita, itu ma'fu, dimaafkan. Allah berfirman, fattakullah hamas tata'atum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Maknanya kalau di luar kemampuan kalian ya nggak apa-apa. Layu kalifullahu nafsan illa usaha. Tidak Allah tidak akan membebani sebuah kewajiban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi tempat-tempat umum yang memang kita tidak bisa untuk menghindarinya maka itu masuk dalam kategori darurat yang di luar kemampuan kita. Kita mau naik angkot. Bisa nggak kita milih yang laki semua atau wanita semua? Nggak bisa. Kalau umpamanya ada ah ini ada laki semua nih umpam kosong, gak kue kita masuk. Baru seratus meter berhenti lagi angkot torojol perempuan gak gigirin orang. Apa kita turun lagi? Kan nggak mungkin. Nggak akan sampai-sampai kalau begitu ya. Kalau bisa sih punya mobil sendiri. Tapi kalau itu tidak mungkin ya kumahadi ya tuh gitunya. Jadi itu kondisinya darurat. Wallahu a'lam bisowam. Silakan. Syukron, ah. Syukron Ustaz atas jawabannya dan ada penelpon lagi, kita angkat. Waalaikum. Terima Dari siapa bu? Di mana? Kerindaran. Dikecilkan radiannya. Ya. Silakan. Alhamdulillah. Afik, ibarat kalau siapa di mana neng? Mau bertanya Siapa di mana? Uh, dengan Mirna di Padalarang Iya Mirna Padalarang Sok silahkan uh, Apakah boleh orang yang head uh, Memegang Al-Quran dan membacanya? Iya ya, Sudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam. Mirna di Padalarang Barakallahu Fik Pertanyaan boleh gak wanita head Membaca dan memegang Al-Quran Al karim Masalah ini sering ditanya, sering dijawab sejak dulu sampai sekarang dan tetap akan ada sampai yang akan datang. Jawabannya sama. Masalah ini sering diiktiraf oleh para ulama sejak zaman dahulu. Ya, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Yang melarang berdasarkan beberapa ayat dan hadis. Di antara ayat adalah ayat suhu ilal mutaharun. Itu surah al-waqi'a. Ayat kalau gak salah ke-56 Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci Kemudian hadis menyatakan Quran illa Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci Dari ayat dan hadis tadi Sebagian ulama menyatakan bahwa Orang yang tidak suci Baik karena haid, nifas, junub atau gak punya wudu Gak boleh memegang Al-Quran dan gak boleh membacanya Ini pendapat pertama Ya Pendapat kedua menyatakan boleh. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan, maka tidak boleh menetapkan larangan dalam hal itu. Adapun ayat tadi, ayat yang la yamassuhu yama illal mutahharun, ya, surah Al-Waqi'ah, itu bukan larangan memegang Al-Qur'an. Tapi la, la yamasuhu ilal mutuharun itu tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran yang ada di lahul mahfud kecuali para malaikat yang disucikan. Jadi itu bercerita tentang Al-Quran yang ada di lahul mahfud. Ya, dilihat dari konteks ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Itu berbicara tentang Al-Quran yang ada di lahul mahfud. Innahu la quranul karim uh, fi kitabim maknun la yamasuhu ilal mutuharun. Itu ala Al-Quran yang mulia, yang ada di lauhul mahfud yang terpelihara. Dan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para malaikat yang disucikan. Itu tafsiran para ulama ahli tafsir seperti itu. Ayat itu bukan menjadi dalil haramnya atau terlarangnya menyentuh Al-Quran kecuali suci. Bukan, ayat itu tentang Al-Quran yang ada di lauhul mahfud yang tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat sebagai makhluk-makhluk yang suci. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran yang ada di dunia. Itu yang pertama. Kedua, hadis layama sul-Quran lal-tuhir da'if. Keda'ifannya dijelaskan oleh para ulama. Di antara si'al al-bani rahimah dalam kitab Tamamul Minnah. Dalam kitab e, muqaddimah mu mu Tamamul Minnah tentang masalah itu. Hadis-adis itu ya. Kalau toh hadis itu suhi, kata beliau. Tuhir di sini belum tentu tuhir atau suci dari hadath. Tapi Tohir yang dimaksudkan lah Tohir jiwanya, yaitu orang mukmin tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang mukmin, walaupun orang mukmin itu berhadas, baik haid, nifas, junub ataupun tidak punya wudu maka enggak masalah. Karena apa? Al-Quran menyatakan inna al musriku na orang musyrik itu najis, najis apa nya? Najis jiwanya, walaupun badannya sudah mandi, badannya suci, boleh kita bersalaman, berpelukan dan badan kita tidak najis. Lalu orang musuh najis apanya? Eh orang musuh najis itu jiwanya. Adapun orang mukmin, al-mukminu la Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al-mukminu la Orang mukmin itu tidak najis apanya? Jiwanya. Walaupun mungkin badannya najis, umpamanya dia nyebur ke septic tank, gitu ya. Maka tidak boleh kita bersalaman berpelukan dengan orang mukmin yang seperti itu. Karena apa? Badannya najis, tapi jiwanya tetap suci, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka yang dimaksud adalah yamasul Qur'an illa ta'hir, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang suci, maksudnya adalah orang Muslim. Dan ini oleh Nabi Selesem dikatakan, ketika para sahabatmu berangkat ke negeri kafir, dilarang bawa Al-Quran. Hawatir Quran itu jatuh ke tangan orang kafir, lalu dihinakan, lalu Nabi menyatakan, la yamasul Quranilah tohir, tidak boleh menyentuh Al Quran kecuali orang yang suci. Maksud orang suci di sini adalah orang Muslim, walaupun tidak punya wudhu. Nah, oleh karena itu dianggap tidak ada larangan baik dari Quran maupun dari Hadis tentang menyentuh Quran dalam keadaan tidak suci. Berdasarkan hal ini, ulama yang kedua ini berpendapat boleh karena tidak ada larangan yang tegas dalam masalah ini. Selama tidak ada larangan maka tidak boleh menetapkan hukum larangan dalam hal ini. Nah, menurut saya yang kedua ini yang lebih kuat. Berdasarkan hal-hal tadi maka yang lebih kuat boleh wanita haid menyentuh Al-Qur'an dan membacanya. Wallahu a'lam bish Eh, syukran Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita kembali bacakan pertanyaan SMS dari Abu Ghafi di Geger Kalong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz Beserta keluarga, amin Ada kalanya di dalam sebuah masjid Jika membaca Al-Quran itu membacanya secara bersama-sama Mana yang lebih utama? Sendiri-sendiri yang lain mendengarkan atau bersama-sama? Syukuran Ustadz Ya, Barakallahu Fik Ya, Barakallahu Fik Bapak Abu Ghafi di Geger Kalong E, kalau seseorang sudah apa namanya e, mahir Tajwid makhluknya sudah benar dan dia gaduhanca nya lirak orang sunda gitu gaduhanca nya lirak artinya gaduhanca itu gaduhan punya garapan bacaan sendiri yang nyambung terus setiap hari gitu ya maka sebaiknya dia membaca sendiri ya Adapun dalam rangka pertama belajar atau mengajar Belajar tahsin, tajwid, makhraj Dengan disimak Maka dibolehkan orang membuat halakoh Untuk membaca Al-Quranul Karim Dibimbing oleh seorang yang faham tentang hal itu Lalu satu setiap orang bergiliran Kamu baca ayat ini sampai 3 ayat atau 5 ayat berikutnya Disimak, begitu ada yang salah dikoreksi ada yang salah dikoreksi baik Tajudnya, Makrurnya, gitu ya. Nah, terus seperti itu, termasuk pengaturan nafas ketika apa namanya membaca, e, termasuk umpamanya adab membaca diperhatikan juga oleh sang guru, ya. Dalam rangka itu bagus, boleh, dibolehkan, walaupun itu diadakan setiap hari, ya. Uh, dulu kita di sini di Selat Jau di Masjid Umar bin Khattab ketika dauroh kedatangan seorang kori yang hafid Quran dan imam di, di di salah satu masjid jami di Saudi namanya Doktor uh, apa uh, Soleh Al Luhaidan Hafizahullahu taala jadi beliau setiap hari me mengumpulkan seluruh peserta ya kemudian uh, menyuruh satu demi satu membaca satu dua ayat satu dua ayat secara bergilir termasuk saya kegiliran. Nah, ketika ada yang keliru ada yang salah diluruskan. Ketika ada yang kurang pas dipaskan. Begitu terus dan itu setiap hari sampai beliau selesai dan pulang ke negerinya. Jadi dalam rangka itu dibolehkan wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. E, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rashid nih, Ngamprah. Apa hukumnya memfotokopi buku bahasa Arab untuk belajar bukan untuk komersial? Tapi di buku itu tertulis Hakuku taubai lin nasir. Hukuk taubai, uh, tawb taubai, taubai. Hukuk taubai lin nasir. Iya, uh, hukuk taubai lin nasir artinya hak uh, percetakan lin nasir itu artinya untuk di, di, di, disebarkan. Jadi hukuk taubai lin nasir, hak uh, percetakan lin nasir untuk diedarkan. Kalau hanya sampai di sana berarti boleh. ya ah, Kecuali umpamanya hukum nasilin nasir li penerbit matma'ahfulan. Matma'ah kada wa kada. Bahawa hak untuk menyebarkan ada di percetakan anu. Dan tidak boleh, tidak diizinkan untuk menyebarkannya. Maka tidak boleh. Ah. Kecuali begini. Umumnya para ulama Seperti Syih al-Uthaymin, Syih bin Baz, Rahimahumallahu ta'ala dan yang lain-lain sudah mewakafkan ya seluruh tulisan tulisannya untuk diapa untuk disebar demi kepentingan ilmu tidak dalam rangka komersil untuk kepentingan ilmu dibolehkan tapi untuk komersil harus e, seizin orang yang memiliki wewenang untuk itu baik percetakan atau penerbit tertentu begitu ya termasuk e, apa namanya adab-adab ada ulama tertentu yang mengharuskan orang yang akan menerjemahkan ya meminta izin kepada orang tertentu kepada seperti masyhur dan si Ali Hasan al-Azhari itu ketika buku-buku yang akan diterjemahkan di Indonesia oleh siapapun itu harus minta izin kepada orang yang mereka tunjuk si fulan gitu ya nah kalau tidak izin tidak boleh maka siapa yang menerjemahkan tanpa izin maka dia berdosa Nah, termasuk umpamanya dari, di antara adab Dulu ada buku-buku Syekh al rahimahullah Ketika beliau masih hidup ya e, Itu kita akan menerjemahkan beberapa bukunya Tapi ada orang yang kepercayaannya e, Menyatakan bahawa harus minta izin ke beliau Lalu kita minta izin Ketika saya mementerjemahkan buku Kitabul kitab Al-Uthaymin Kita minta izin ke keluarganya dan itu diterjemahkan ketika beliau masih hidup Tapi selesai, sudah selesai sudah lama Dan ketika akan diterbitkan Itu ketika akan diterbitkan beliau sudah meninggal Kepada siapa? Kepada keluarganya kita minta izin Dan yang memintakan izin adalah orang tertentu yang ada koneksi dengan keluarganya Dan diizinkan Lalu setelah itu diterbitkan Lalu terbitlah sekarang Walhasil kalau untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bersifat komersial dibolehkan untuk kepentingan ilmu Untuk kepentingan pelajaran Dibolehkan Mereka sudah memakafkan itu semua Tapi untuk kepentingan komersial Yang dijual belikan Maka wajib minta izin Wallahu'alam ya, Syukur Ustaz atas jawabannya uh, Selanjutnya dari pertanyaan dari Ibu Sofia Di Jalan Pelajar Pejuang 45 Kota Bandung Alhamdulillah berarti Mudah-mudahan radio bisa ketangkep di sini Dengan baik ya Assalamualaikum Ustaz mau tanya apakah boleh bila kita hadir di pengajian dengan istilah Tafakuran, yakni membahas bersama-sama masalah yang terjadi dalam kehidupan. Membahas bersama-sama masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama mengajarkan cara mendidik kalbu supaya bersih dan khusyuk dalam beribadah. Kadang yang sakit disuruh mengetuk dengan jari-jari kita pada bagian yang sakit dengan pelan, sambil diberi energi dari dalam tubuh kita. Syukran Ibu Sofia di Pelajar, pelajar Perjuang Barakallahu Fik Yang mudah-mudahan kesana ke terdengar jelas ya Iya e, Kita hadir ke pengajian disebut Majlis Tafakuran Membahas masalah-masalah kontemporer gitu ya Berarti tematik eh, Boleh enggak? Pertama Kalau Orang yang mengkajinya orang yang memang Uh, memenuhi Kualifikasi dari segi keilmuan Usadnya yang terpercaya Ilmunya dan amanahnya Boleh saja Walaupun uh, masalah yang dibahas Masalah-masalah yang aktual Yang update gitu ya Didasarkan kepada orang uh, Dengan narasumber orang yang Ilmunya memang dipercaya Keilmuannya dan amanahnya eh, Dibolehkan itu bagus-bagus saja Adapun kalau umpamanya Orang yang membimbingnya orang yang sama-sama e, tidak tahu, lalu semua orang mengemukakan pendapat dengan kebodohannya masing-masing. Maka itu berbahaya, tidak boleh. Ya, nah, itu pertama. Kedua, lalu umpamanya kalau ada yang sakit, mengetukkan jari ke tempat yang sakit lalu disalurkan energi dari dalam. Yang dimaksud energi itu energi apa? Apakah yang dimaksud energi di sini tenaga dalam? Ya atau energi tersebut umpamanya berasal dari alat tertentu yang ada ada energi itu atau apa ini perlu dipertanyakan kalau itu yang dimaksud ter, energi adalah tenaga dalam saya tegaskan siapa saja yang mengaku-ngaku punya tenaga dalam bohong bullshit tidak benar enggak ada itu yang namanya tenaga dalam tenaga dalam baik dengan istilah krah gitu ya dengan istilah prana dengan istilah apalagi, uh, uh, ah pokoknya yang kayak kayak kayak kayak kayak begitu ya, yang kayak begitu. Ingat waspadai itu dari setan la naturalohi alaih, sehingga semboyan yang menyatakan tanpa disentuh lawan jatuh itu dari setan la naturalohi alaih. Ya, kenapa saya bisa berani menyatakan demikian? Sebab dulu saya pernah belajar. Itu intinya kesimpulannya itu dari setan laknatullah siapa yang pernah belajar itu segera tobat dan buang. Buang segera. Dalam arti tidak tidak dipakai lagi, tidak dipraktekkan lagi, anggap saja sudah hilang, sudah tidak ada dari dirinya. Jadi enggak ada yang namanya tenaga dalam tenaga dalam. Nah, adapun cara mengobati seperti itu, pertama eh, tidak Shar'i. Dalam arti tidak Shar'i tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyatakan simpan tangan kananmu di tempat yang sakit. Kemudian baca doa tertentu. Doanya diajarkan oleh Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Isfi antassha filasifailah sifaiuk sifaan la yugudirusakama. Itu Sahih. Atau bisa as allulohal rabbal arshil adim ayasfiak bisa. Atau umpamanya dengan mengatakan Bismillah Bismillah Bismillah terus auldu bi'izzatika bi'izzatillah wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali menyatakan seperti itu itu contoh-contoh doa yang di, di, diajarkan oleh Rasul sallallahu dalam hadis yang sahih sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin dalam kitab Riyadhus Solihin setiap hari Ahad ya dan kita masih dalam bab itu bab maud'atil marid doa-doa untuk orang yang sakit dengan cara-caranya ya itu syar'i i ya itu syar'i. Adapun mengetuk-ngetuk dengan jari tidak ada atau menyalurkan energi tertentu juga tidak ada. Itu tidak syar'i. Itu pertama. Kedua, cara itu menyalurkan energi dan mengetuk-ngetuk juga tidak hissi. Tidak hissi maksudnya tidak ilmiah, tidak logis, tidak masuk akal, tidak ada hubungan sebab akibat antara penyakit dengan cara pengobatan seperti itu. Gitu ya, tidak diakui dalam apa teori kedokteran modern gitu ya. Itu energi apa? Dan itu ngetuk-ngetuk itu apa fungsinya secara logika? Apakah kalau diketuk-ketuk itu penyakitnya saryonen gitu? Terus kalah labur? Apakah begitu? ah Itu enggak, enggak, enggak mungkin masuk logika kita akal kita. Oleh karena itu segala terapi pengobatan yang tidak memenuhi dua hal ini pertama tidak syar'i kedua tidak hissi maka tidak boleh walaupun menyembuhkan kalau toh menyembuhkan ada unsur setan yang terlibat di dalamnya nah adapun kalau umpamanya salah satu di antara yang tadi itu ada umpamanya ada syar'i atau ada hissi salah satunya aja maka boleh contoh umpamanya yang syar'i walaupun tidak masuk akal dengan cara berdoa dengan doa-doa yang diajarkan itu tidak bisa diterangkan oleh teori kedokteran modern apa pengaruh doa kepada penyakit. Walaupun tidak masuk akal, tidak ada penjelasan ilmiah, boleh kita lakukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan mengajarkannya. Itu pertama. Kedua aspek hissi, walaupun tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi itu logis, itu masuk akal, itu sesuai dengan teori kedokteran modern dan sangat sangat sangat ilmiah. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi boleh seperti contoh umpamai aku puntur seperti contoh umpamai kita batuk lalu ke dokter lalu diberi sirup obat batuk yang tidak mengandung barang haram gitu ya. Dan itu bisa dijelaskan secara logika, bisa dijelaskan secara ilmiah, dan terbukti dalam kenyataan. Ya itu boleh, walaupun tidak ada contoh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kamu batuk minumlah sirup ini. Nggak ada contoh seperti itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau itu ilmiah, itu logis, itu masuk akal, itu eh, apa namanya ada hubungan sebab akibat yang bisa di, di, dijelaskan secara teori kedokteran, dibolehkan seperti pengobatan akupuntur ke, ke pengobatan pijit refleksi ke, pengobatan cara-cara pengobatan yang memang logis, masuk akal dan ilmiah, dibolehkan walaupun tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama ada contoh walaupun tidak masuk akal, boleh. Atau yang kedua, masuk akal walaupun tidak ada contoh, boleh. Adapun kalau tidak ada kedua-duanya, ya Cara pengobatan itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak masuk akal, maka jangan, jangan dilakukan, ya. Seperti contoh tadi mengetuk-ngetuk bagian yang sakit lalu menyalurkan energi. Coba, ada enggak contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Terus ilmiah enggak? Masuk akal enggak? Ada hubungan sebab akibat enggak itu? Kalau enggak enggak ada, ya, maka tidak boleh. Oh, kalau umpama mungkin ilmu kita belum sampai kepada itu. Kalau memang ilmu dia belum sampai, ngapain diamalkan? Jangan dulu mengamalkan apa yang ilmunya belum sampai kepada kita. Ha? Kalau umpamanya kita amalkan ilmunya belum sampai, tapi menyembuhkan, mungkin ada keterlibatan setan dalam masalah itu. Sebab tidaklah seseorang mengelakukan sebuah kebinahan kecuali setan akan masuk kepada pintu itu untuk menggoda manusia. Ya, menjerumuskan manusia. Diberilah kesembuhan dengan cara itu. Akhirnya e, cara pengobatan yang bid'ah atau berbau syirik tersebut terus di, dikembangkan sampai akhirnya me, menyebar di kalangan manusia. Begitu ya, wallahu a'lam bisowab. Ya, syukron ustadz atas jawaban dan penjelasannya. E, kembali kita bacakan pertanyaan e, dari Bapak Agus di Cililin. Benarkah doa sesudah makan Alhamdulillahilladzi at'amana wa thakona Itu hadisnya do'if Sedangkan yang lain ada yang mensuhihkan Yang sohih kan Iya yang sohih atau yang mensuhihkan Sedangkan yang lain ada yang sohih Iya yang tadi betul do'if ya Alhamdulillahilladzi at'amana wa wa ja ja'alana minal muslimin itu dhaif hadisnya dan kadaifan dijelaskan oleh Syaikh Salim bin Al-Hilal dalam kitab Tahqiq uh, kitab Al-Adhkar Sunan Imam An-Nawawi Di, juga dijelaskan oleh dalam silsilah sel -sel hadis uh, Ad-Dhaifah wal Maudhu'ah oleh Syaikh Al-Albani al rahimahumullah dan ini sudah disebarkan dijelaskan oleh banyak uh, ustaz tentang masalah ini jadi jangan diamalkan adapun yang sahih Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la Walakuah itu dijelaskan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan salam yang sohi. Termasuk Imam An Nawi juga menukil atau mengutip hadis ini dalam kitab Berhadusolim dalam bab Adab Adab Makan Doa Makan. Kata Nabi Sallam Siapa orang yang makan setelah makan berdoa dengan doa ini Alhamdulillahi ala At Amanihada warazakonihi minu dihawl ini walakuah maka Gufiralahumataqodamamintambi akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini yang suhi, tapi yang suhi tidak diajarkan, tidak diamalkan, malah yang doif diamalkan. Kan aneh ya, yang dari Nabi tidak diajarkan, yang bukan dari Nabi diajarkan. Begitu ya, wallahu a'lam bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Uh, pertanyaan dari Fitri di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bagaimana cara yang praktis untuk menghafal Al-Quran Apakah harus mempelajari ilmu tajwid atau tahsin terlebih dahulu Syukran jazakallah khair Menghafal Al-Quran Dianjurkan setelah kita menguasai tajwid dan makhraj Karena apa? Ketika kita belum benar tajwid dan makhraj Yang sudah hafal Terus ternyata hafalan itu salah, itu sangat sulit untuk berubahnya kepada yang benar, ya? Itu sangat sulit. Beberapa pengalaman menunjukkan seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana cara yang paling praktis untuk menghafalkan Al Quran? Pertama, sering dengan sering. Kita uh, insya Allah akan uh, apa, menemukan metodologi yang pas untuk kita untuk cepat menghafal Al-Quran Itu pertama ya Sering, jadi punya jadwal khusus setiap hari Baik sehari sekali, sehari dua kali, lebih sering lebih bagus Kedua, kita menghafal dari mushaf yang sama itu Itu juga jangan berganti-ganti mushaf Al-Quran Karena apa? Karena ketika kita me me me me me membayangkan hafalan, mengulang hafalan, ya, eh, gambaran dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca itu akan terbayang dalam khayalan kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita berganti-ganti musab Al-Quran nanti membingungkan. Oleh karena itu menghafal dari satu mushaf yang sama itu itu juga. Kalau kita menghafal dari mushaf terjemah Al-Qur'an yang diterjemahkan oleh Depag, terus aja itu, jangan ganti dengan mushaf lain. Kalau kita umpama menghafalkan dari mushaf sakus terbitan uh, Madinah gitu, percetakan Madinah, terus itu. Kalau umpah, sampai lecek sekalipun enggak apa-apa itu terus. Sebab nanti ketika kita mengulang hafalan terbayang tulisan tersebut. Ya terbayang kalau umpamai itu, itu juga terbayangnya ya itu kalau berganti-ganti ah, bingung yang membayangkan yang itu atau yang ini gitu ya sebab huruf-hurufnya beda letak ayatnya juga berbeda nomor ayatnya juga umpamanya letaknya berbeda oh, akhirnya bingung kita akhirnya mengacaukan uh, memori kita dalam menghafalkan Al-Qur'an tersebut jadi menghafalah dari Mushaf yang sama. Ketiga, ah, lebih bagus kalau kita faham artinya, belajar bahasa Arab sehingga begitu tahu ee, nahunya, aspek nahunya, gramatikanya, gitu, tabahasanya, juga ha hafal, e, tahu, faham artinya, itu jauh akan lebih membantu, lebih mudah, lebih cepat dan lebih lama ha hafalan tersebut, gitu ya. Karena apa? Dengan penghayatan. Nah seperti itu beberapa di antara kiat memudahkan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Terakhir sekarang ya? Terakhir. Iya sudah jam 8 nih. Oh ya. Eh Patarosan Ti Ibu Lia di Bandung Ustad Badana Rusken Upami ngiring taklim di masjid nuta ayah hijab antawis Ustad Sarang jamaah Sarang di masjid etas seer kabidahan kumahasaena Abdi Langkung saya keluar timas timajlis eta turun. Kahiji eh jadi kahiji. Pertama, kebanyakan memang tidak ada hijab antara ustad dan mustami. Mustamiat, ustadnya laki-laki, jamaahnya wanita. Dan apa akibatnya? Akibatnya ya, pertama ikhtilat, yang kedua saling pandang antara ustad dengan mustamiat. Dari itu akan melahirkan fitnah, maksiat. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaquddu min absarihim." Katakan kepada para laki-laki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Ayat 31 dari Surah An-Nurnya: "Kulil mukminat yagdudna min absorihinak." Katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi wajib. Oleh karena itulah maka tidak boleh saling pandang dan tidak adanya hijab pasti ya membuka peluang untuk apa saling pandang, memandang dan itu berbahaya. Oleh karena itu kalau saya pribadi, ya mengharuskan adanya hijab dengan para ibu, dengan para wanita, gitu ya dimanapun berada. Kalau ada ustaz lain yang nggak tahu silakan apa pertimbangan. Kalau saya sendiri tidak, ya. Oleh karena itu, bukan sok suci, tapi ekker ma ekker jiwa te kotornya. Katambahan tambahan kotoran dey kerukaran itu patut gitunya. Atau tambah, wae bobolokot gitunya. Kenutus kotor ulah tambah di kotoran gitu gitunya oleh karena itulah maka lebih baik ada hijab antara ikhwan dengan akhwat termasuk dengan ustadznya itu ya itu pertama kedua kalau umpamanya tidak ada hijab memungkinkan kita terjerumus ke dalam maksiat ustadznya atau mustamiknya keduanya umpamanya di sana ada kekeliruan, ada kebidahan apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan tidak boleh kita hadir di sana Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang sahih dan ditegaskan oleh para ulama sehingga Al-Qur'an menyatakan fala taquddu mahum hatta yakhudhu fi janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan uh, pembicaraan kepada yang lain Ayat ini melarang seorang muslim duduk-duduk di satu majelis yang di dalamnya dibicarakan penyimpangan-penyimpangan kekeliruan-kekeliruan. Artinya isi pembicaranya salah keliru. Kata Allah jangan duduk-duduk dengan mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lainnya. Dan ayat ini oleh para ulama dijadikan sebagai dalil untuk tidak bolehnya duduk di suatu tempat yang di tempat itu mengajarkan kebidahan. Kalau umpamanya, faman, apa namanya, siapa orang yang tetap duduk bersama mereka, tak dzikir setelah peringatan ini, maka berarti orang itu orang zolim. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh kita hadir kalau memang di sana ada penyimpangan, ada kekeliruan, baik penyimpangannya binah ataupun maksiat. Nah. Insya Allah masih banyak majelis-majelis yang sesuai dengan sunnah dan menegakkan sunnah, memberantas kekeliruan di dalam memahami agama ini. Ya begitu saja para pendengar di Rojak di mana saja anda berada, cukup sampai di sini dan Insya Allah nanti siang jam 10 ya ada kajian tafsir di Baltos nanti mungkin akan diumumkan dan sore nanti juga di Selasa jam 4 ada kajian masalah fikih solat Cukup sampai di sini insyaallah kita nanti berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu atuubu walhamdulillahi Rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.